ampir saya tui huh. Susia berangkat toh huh? Waduh tuang ale aduh mamai barang pecah semua astaga naga Ya ampun Ra hmm. ayo bantuin Ra ayo Kansa <laughs> Bisa bantuin <laughs> ya Kak Bantu ya Kak Nah hmm. yang itu tuh Ra satu lagi Yang ini ya Kak Ra. Iya iya Terima kasih ya, adik Alhamdulillah eh, Hebat sekali adik-adik ini anu. Iya kak Sama-sama <laughs> Kita juga seneng kok Bisa bantu Semoga gak apa-apa ya kak hmm, Puji Tuhan adik Tidak, Tidak ada yang pecah Oh ya, adik Karena adik-adik sebantu kakak Ini Tolong terima ya huh? Untuk jajan Wah Kebetulan lagi panas kak <coughs> <coughs> Eh, Iya Ngasah kak Lagi batuk Gak boleh cacan Eh jangan begitu Adik-adik sebantu kakak kan Kita ikhlas kok Nolongin kakak Jadi gak usah dikasih hadiah Juga gak apa-apa kok kak Yang penting barangnya kakak aman semua Puji Tuhan Semoga Tuhan memberkati ya Sekali lagi Terima kasih ya adik-adik Sama-sama Sama-sama Hati-hati ya kak Astagfirullah Kapan kejadiannya? Hah? Dua hari yang lalu? Hah? Hmm? Ya ampun, Mei Terus, kamu sama anak-anak gimana oh, kondisinya? Oh, hmm. Kamu yang sabar ya, Mei Insya Allah aku bantu kamu ya Salam untuk Lingling -Ling dan Alo ya Iya uh -uh. yeah. Ini uh, Kok diangkutin juga. semua? Apalagi ya Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin mau dijual ya? Kus, hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan, ini mau Uma sumbangkan untuk Cimee. Hmm. Cimee, teman ngaji Uma ya? Bukan Ra. Tapi Cimeime sahabatnya Uma waktu SD dulu Oh hmm. temannya Uma Cimeime Dua hari lalu rumahnya habis terbakar Astagfirullah Jadi mereka sekarang gak punya pakaian Gak punya selimut hmm. Gak punya apa-apa lagi Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat Alhamdulillah Hanya saja, Lingling -ling sama Aloy mungkin nggak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasih. Uma sekarang mau bantu mereka. Uh, Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini. Supaya bisa kita antar hari ini juga. Kecil Meme, Hai. ya. Huh? Uh, uh. Loh? Hmm. Ya sudah. Ya. Tas ini boleh dikasih ke Ling-Ling kan? Hmm? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Hmm? Sekarang pasti Ling-Ling gak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Huh? Hmm, kalau ini... Sisa buku tulis sama pensil yang diberikan en bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin? Mau memberikan ini semua, bukannya kalian masih pakai hmm, hmm. Yakin Uma? Insya Allah, ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama hmm. kalian. Kita juga bangga punya Uma. Hmm. <laughs> hmm. Cara bantu ya. Eh, Ra, kamu bawa yang itu aja tuh. nih, Eh, mau bawa